Halo, halo dan halo teman-teman. Apa kabar? Nah, kali ini adalah hari di mana kamu akan kembali mendengarkan curhatan. Betul, karena ini adalah hari Minggu, biasanya kamu yang curhat, sekarang saya ingin kamu mendengarkan curhat. Tapi tenang aja nih, curhatan-curhatan yang akan saya bacakan kali ini bukan curhatan kelas bawah tapi justru curhatan kelas atas yang pastinya bisa menginspirasi kamu Nah, bagi kamu sahabat pagar kehidupan yang memang sudah menunggu di hari Minggu mengenai curhatan-curhatan keren yang bisa menginspirasi kamu, ayo posisikan diri kamu dengan posisi duduk yang nyaman, dengarkan apa yang saya akan ceritakan kepada kamu dan ambil pelajaran dari kisah mereka ya Nah, bagi kamu yang ingin tahu bagaimana cara curhatnya, supaya kamu bisa dibacakan curhatannya melalui email kepada saya, tolong lihat video curhatan yang lama-lama. Saya sengaja tidak memberitahukannya di sini, supaya kamu pun menonton video curhatan saya yang paling awal. Di situ ada penjelasannya lengkap sekali. Ya, tanpa banyak bahasa basi, ayo kita bacain yuk email curhatan pertama dari sahabat pagar kehidupan. Nah teman-teman, untuk curhatan di minggu ini aneh tapi nyatanya banyak topik yang menyinggung masalah keluarga ya... Jadi memang kalau kita pikir-pikir masalah itu bukan hanya soal pekerjaan, bukan hanya soal romansa, tapi percaya atau enggak ya teman-teman, masalah yang paling berkesan, paling berat itu pasti deh selalu ada hubungannya dengan keluarga. Nah sama seperti email pertama yang akan saya bacakan kali ini, email ini dituliskan oleh seseorang yang bernama Keira Azahra, emailnya begini. Assalamualaikum Karyan. Waalaikumsalam. Salam kenal nih Karyan. Aku K dari Pangandaran. Karyan, aku mau nanya deh. Bagaimana sih cara meluapkan rasa rindu sebagai seorang ibu kepada anaknya? Karena masalahnya begini, anak saya sengaja dipisahkan oleh saya karena suami saya atau mantan suami saya ingin membuat saya menjadi depresi. Jadi anak saya diambil oleh mantan suami saya dengan tujuan ingin membuat saya menjadi depresi. Nah bagaimana caranya saya untuk bisa meluapkan rasa rindu Sementara anak saya tidak ada di samping saya Tolong bantuannya Terima kasih ke Sukses selalu buat pagar kehidupan Dan semoga harapan Dan cita-cita pagar kehidupan Untuk selalu menolong banyak orang tercapai Amin Oke okay. Terima kasih doanya Jadi begini teman-teman Ini masalah yang mengawali curhat kita ini agak unik nih Jadi kali ini Masalah ini dialami oleh seorang ibu Dimana dia telah bercerai Nah cuman begini teman-teman, yang membuat masalah ini menjadi berat sebenarnya bukan perceraiannya Tapi justru mantan suaminya yang mohon maaf agak sedikit kurang normal Yang menginginkan anaknya putus silaturahmi dengan ibu kandungnya Nah si ibu kandung ini merasa depresi, bagaimana dong cara saya bisa kembali melepas rindu kepada anak? Nah kalau saya disuruh ngasih solusi Ini sebenarnya sudah melasuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia Karena begini Secerai-cerainya orang tua Orang tua itu harus memberikan sang anak hak yang tepat Sekali lagi ya Anak harus mendapatkan haknya Nah hak dari anak itu yang paling dasar adalah Kasih sayang dari kedua orang tuanya Bener gak teman-teman? Kan? Nah dalam kasus ini entah siapa yang salah tapi intinya ada semacam ketidaknormalan dimana anda sebagai seorang ibu berusaha diputus silaturahminya dengan anak Nah yang paling kasihan sebenarnya di sini bukan anda sebagai ibu tapi justru anak karena bagaimanapun juga anak itu butuh loh kasih sayang dari ibu terutama ibu kandung. Nah kalau saya disuruh ngasih saran untuk masalah kamu, saran saya adalah tolong hubungi organisasi-organisasi yang memang bisa melindungi hak kamu sebagai seorang ibu dan anak. Kalau saya boleh ngasih saran, coba deh hubungi Komnas Perlindungan Anak dan Pengacara. Karena bagaimanapun juga, ini kan anak yang ikut terzolimi, tidak bisa bertemu dengan ibunya. Na, saya doakan kamu, semoga sahabat pagar kehidupan juga ikut mendoakan ya, apabila memang kamu punya masalah yang sama seperti ini, tolong jangan ragu-ragu laporkan masalah ini ke pihak yang berwajib, terutama lembaga perlindungan anak. Ya, jadi gitu ya, jadi untuk masalah pertama ini saya tidak bisa ngasih input atau saran lebih jauh Selain mendoakan sekaligus menyuruh kamu laporkan ke pihak yang berwajib Karena memang itu loh, satu-satunya jalan untuk mendapatkan keadilan ya Jadi kita doakan ya, sahabat pagar kehidupan semoga masalahnya cepat beres Dan bagi kamu yang punya kasus sama seperti ini Tolong jangan ragu-ragu untuk memperjuangkan keadilan bagi kamu dan anak kamu Oke, kita doakan yang terbaik ya teman-teman, semoga kasusnya cepat beres. Nah, kali ini kita langsung masuk ke email kedua. Email kedua ini juga ada hubungannya dengan keluarga, tapi masalahnya ini kayaknya juga pernah deh dialami atau sedang dialami oleh kamu semua yang punya permasalahan keluarga. Jadi begini kisahnya teman-teman. Email ini ditanyakan oleh seseorang yang berinisial IK. Isi curhatannya adalah seperti ini Selamat malam Mas Aryan, salam sukses Begini, saya punya permasalahan keluarga yang cukup pelik Jadi saya punya seorang ibu yang punya pasangan lagi Pasangan dari ibu saya ini masalahnya bukanlah pasangan yang menurut kami sebagai anak-anaknya bisa menjadi pasangan yang baik buat ibu kami Nah permasalahannya, kami sudah sering menemukan bukti bahwa pasangan baru dari ibu kami memiliki sebuah perilaku yang tidak baik. Salah satunya pernah pada suatu waktu kami memergoki bahwa dia memakai obat-obatan terlarang. Waduh, nah celakanya kalau kami membicarakan hal ini kepada ibu kami, ibu kami bukannya justru membela kami sebagai anak-anaknya, masalahnya justru beliau membela pasangannya mati-matian. Nah yang terjadi adalah bukannya masalahnya bertambah beres atau ketemu jalan keluar, tetapi permasalahannya justru bertambah pelik karena ibu saya pun tidak mau percaya kepada kami dan selalu membela pasangannya setengah mati walaupun salah. Nah sekarang pertanyaan saya adalah bagaimana caranya mas bro supaya saya dan juga adik saya ini bisa segera keluar dari permasalahan keluarga ini Karena bagaimanapun kami mencintai ibu kami sebagaimana layaknya anak mencintai ibu Tolong berikan jalan keluar supaya kami menemukan sebuah hal yang bisa menjadi jalan keluar bagi permasalahan yang sudah lama ini Terima kasih sebelumnya, salam sukses, terima kasih, terima kasih, dan terima kasih Oke okay? Jadi email dari Ika ini bagus sekali ya. Jadi intinya teman-teman, Ika ini punya ibu, ibunya ini menikah lagi. Nah menikah lagi itu tidak masalah. Cuman yang jadi masalah di sini adalah pasangan yang baru dari ibunya ini punya sifat yang ajaib dalam tanda kutip. Salah satunya suka menggunakan obat-obatan terlarang. Nah, celakanya lagi, teman-teman. Kalau misalnya anak-anaknya ini mengatakan hal tersebut kepada ibunya, ibunya bukan membela anaknya, tapi justru melakukan pembelaan kepada pasangannya. Sehingga... Anaknya ini jadi bingung teman-teman Apakah saya harus jujur kepada ibu saya Bahwa perilaku pasangannya itu kian bertambah buruk Atau kami justru harus memendam saja Kesalahan dari pasangannya yang sudah terlihat di mata kami Demi tujuan supaya keluarga kami tidak terpecah belah Karena kalau kami bilang nih ke ibu kami Ibu kami justru bukannya membela kami Tapi terus membela pasangannya Intinya begini Kalau memang kita mencintai seorang ibu Ibu itu harus diutamakan dibandingkan apapun. Nah, sekarang coba tanyakan dulu ke diri kita sebagai seorang anak nih. Coba tanyakan. Apakah kita mau melihat seorang ibu yang kita cintai punya pasangan yang memakai topeng? Saya ulangi sekali lagi. Tanyakan kepada diri kita sendiri. Tanyakan. Apakah kita mau melihat ibu yang kita cintai punya pasangan yang memakai topeng? Loh, kok memakai topeng? Loh, iya dong. Di depan ibu kamu, dia baik, tapi di belakang ketahuan pakai narkoba. Iya kan? Itu berarti pasangan ibu kamu memakai topeng. Dalam tanda kurung, munafik. Nah, kalau seandainya kita sebagai seorang anak, masa kita tega ngelihat ibu kita punya pasangan yang mohon maaf nih, kelakuannya buruk di belakang. Nah memang, kalau kita jujur, nanti takutnya malah terjadi pertikaian. Karena mungkin ibu kamu lebih cenderung suka ya membela pasangannya dibandingkan mempercayai apa kata kamu sebagai anak-anaknya. Nah, solusi saya buat kamu adalah begini. Pertemukan diri kamu dengan ibu dalam kondisi empat mata. Artinya pasangan ibunya tidak perlu ada. Nah, bilang baik-baik, tapi dengan kata-kata yang diawali dengan kata-kata begini. Mah, maka. Saya tuh sayang banget sama mama Saya sayang banget sama mama Saya gak mau kehilangan mama Justru karena saya sayang banget sama mama Saya ingin memberitahukan sebuah fakta Bahwa pasangan mama sudah terbukti di depan kami sebagai anak-anaknya Memakai narkoba Karena mama adalah orang tua yang kami cintai Kami tidak mau mama punya pasangan yang salah Nah Awali dengan kata-kata begitu dulu, memang mungkin kalau memang karakter dari ibu kamu sukanya agak sedikit membela pasangan terus secara berlebihan, akan ada pertikaian di depan. Tapi percaya deh, kalau kita menggunakan hati, dari hati ke hati, dengan kata-kata cinta gitu ya, kami cinta mama, aku cinta mama, terus gitu, sengotot-ngototnya ibu kalau dikatakan cinta-cinta-cinta lama-lama luluh juga, percaya deh. Nah, selama ini pasti kalau terjadi pertikaian, perdebatan antara anak dengan ibu itu salah satunya bukan sama-sama ngotot. Nah, sekarang jangan. Daripada sama-sama ngotot, sambil ngomong sambil diawali kata kami cinta mamah loh. Kami sayang mamah. Jadi masalahnya tuh di sini mah, gitu ya. Jadi kalau kamu punya konflik dengan orang tua, awali dengan kata kami sayang mamah. Kami cinta mama, kalau misalnya beliau ngotot, ulangi lagi, kami cinta mama, kami sayang mama, ngotot lagi, kami sayang mama, kami cinta mama, lama-lama beliau pasti luluh. Karena kata cinta dan sayang itu akan selalu kena ke hati seorang ibu, dan itu yang akan selalu membuat ibu jadi luluh, tidak peduli seberapa tinggi bentengnya terhadap kamu. Cobain ya, praktikin itu semua. Jangan tutupi keburukan pasangan ibu kamu Karena bagaimanapun Kita ingin sebagai seorang anak Ibu kita bahagia Dengan orang yang benar Setuju? Setuju Lakukan ya Dipraktekin Oke okay? Nah gitu caranya Oke okay. email ketiga teman-teman Kali ini bukan ada hubungannya dengan masalah keluarga Tapi dia berhubungan dengan masalah percintaan Nah tapi tenang aja nih Masalah percintaan dari kasus ketiga ini Gak norak sama sekali Justru malah bisa menginspirasi Permasalahannya adalah begini Email ini diceritakan oleh seseorang yang bernama Hasma Warni Begini curhatannya Assalamualaikum kak Waalaikumsalam Jadi gini Aku mau curhat Dulu tuh Aku punya pacar Nah pacar aku itu Bisa membuat aku termotivasi Supaya aku bisa belajar dengan rajin Nah sekarang pacar aku nyatanya sudah tidak sama aku lagi Padahal dulu ketika ada dia saya semangat banget Sampai akhirnya saya bisa jadi orang yang mengalami peningkatan besar dalam hidup Salah satunya karena saya diberikan semangat oleh pacar saya di masa lalu Saya bisa mencapai peringkat kelasing tinggi loh kak Nah sekarang pertanyaan saya adalah begini, kan orangnya udah gak ada lagi di samping saya, saya dan dia terpaksa harus berpisah karena alasan tertentu. Bagaimana dong caranya supaya saya nih bisa jadi orang yang kembali bersemangat ketika saya sudah tidak lagi bersama dengan pasangan saya. Masalahnya prestasi saya sudah menurun jauh dan kehidupan saya pun menjadi terasa hampa. Tolong bantuannya, terima kasih, terima kasih, dan terima kasih. Oke, okay. jadi Hasma warni, sebenarnya permasalahan kamu ini adalah permasalahan yang pastinya dialami semua orang. Tahu gak permasalahan ini akarnya apa? Akarnya adalah sederhana. Selama ini kebanyakan orang berpikir bahwa punya pasangan itu sama dengan menggantungkan diri kepadanya. Sekali lagi ya, selama ini kebanyakan orang berpikir, Bahwa punya pasangan itu sama dengan menggantungkan diri kepadanya Nah pola pikir seperti ini itu sama dengan bunuh diri loh Kenapa? Karena pada dasarnya kita sebagai manusia itu tidak boleh menggantungkan diri kepada siapapun selain kepada Tuhan semesta alam Termasuk juga pasangan kita Lah tapi kan pasangan kita baik mas bro boleh dong Kalau kita bergantung sama pasangan yang baik Jawabannya tetap tidak teman-teman Kenapa? Karena pasangan juga manusia. Ada kalanya dia baik, ada kalanya dia jahat. Ada kalanya dia bisa di samping kita, ada kalanya juga mungkin dia tidak bisa di samping kita karena kesibukan atau karena hal lain. Nah sekarang bayangkan deh, kalau kamu sudah bergantung nih seperti kasus di email ini kepada pasangan, dan pasangan kamu tidak ada lagi, bukankah kamu seperti orang yang mengalami kiamat dalam hidup kamu? Nah... Solusinya buat kamu adalah begini, mulai saat ini kamu katakan kepada diri kamu sendiri bahwa kebahagiaan itu mutlak berasal dari dalam diri kamu sendiri. Katakan, kebahagiaan gue mutlak berasal dari dalam diri gue sendiri, bukan dari orang lain. Nah sekarang tugas kamu begini, Tugas kamu coba deh temuin 1, 2, 3 hal yang bisa membuat kamu happy ketika kamu melakukan itu. Saya kasih contoh ya. Biasanya kalau saya nih, saya jadi happy kalau saya olahraga. Walaupun bulan puasa teman-teman, kalau orang-orang bulan puasa lemes gitu ya, saya malah enggak, saya malah jogging, saya malah olahraga sore-sore. Lah kenapa? Karena itu buat saya happy gitu tujuannya supaya saya gak bergantung sama orang lain, karena orang yang bergantung dengan orang lain itu orang yang paling nyebelin, percaya atau gak setuju gak, coba sekarang kamu pernah gak, punya temen atau kenal orang yang dikit-dikit kamu, dikit-dikit kamu, dikit-dikit kamu, kamu, rasanya gimana pusing kan, kesel kan bahkan emosi, betul gak nah begitu juga kamu nih Kalau kamu secara gak sadar, menggantungkan diri sama orang lain terus, ya kamu juga bakal buat orang itu pergi loh. Gak peduli dia itu siapa, itu fakta. Nah jadi solusinya, coba ikutin cara saya, yaitu temukan 1, 2, 3 hal yang kalau kamu melakukan hal itu, kamu jadi happy. Contohnya kalau saya berolahraga, coba kapan terakhir kali kamu berolahraga, kapan? Nah coba mulai saat ini, di luar rumah cari kegiatan olahraga yang sesuai dengan kamu deh. Misalnya jalan cepat atau jogging. Kalau punya duit lebih bisa fitness, fitness lah. Punya duit lebih bisa berenang, berenang lah. Intinya olahraga di luar rumah itu membuat badan kita jadi happy dan itu sudah teruji bagi banyak orang. Itu yang pertama. Yang kedua, lakukan hobi. Lakukan hobi. Hobi kamu tuh Apa? Kebanyakan orang yang selalu menggantungkan diri sama pasangan Mereka tuh lupa dengan hobi mereka sendiri loh Bener Begitu ditanya hobinya apa lupa Kenapa? Dia selalu dulunya menggantungkan hidupnya sama pasangan mulu Dikit-dikit pasangan Dikit-dikit pasangan Ujung-ujungnya dia lupa jati dirinya tuh siapa Dia juga lupa hobinya tuh apa. Kasian ya. Nah sekarang coba pikirin deh. Sambil kamu aktif di luar olahraga, minimal 4 kali seminggu, sambil kamu mikirin lagi, hobi gue tuh apa sih dulu? Nah kamu lakukan tuh hobi. Jadi yang pertama kamu lakukan olahraga rutin di luar rumah sampai keringetan 4 kali seminggu, tambah kamu lakukan hobi. Dua hal ini aja bisa membuat kamu jadi orang yang mandiri tanpa harus bergantung sama pasangan kamu. Ingat ya, kebahagiaan itu mutlak berasal dari dalam diri, bukan dari orang lain. Ingat, berasal dari dalam diri, bukan dari orang lain. Kalau kita bahagia, jodoh pun akan datang, teman-teman yang baik pun akan datang. Kitanya dulu bahagia, baru mereka datang, bukan sebaliknya. Oke, lakukan ya. Coba lihat deh hasilnya, praktekin. Nah, teman-teman, ini juga email berikutnya keren banget nih. Email ini kayaknya juga mewakili kamu semua yang punya permasalahan dengan depresi. Betul sekali. Pertanyaan ini penting harus kita bahas kali ini karena berhubungan dengan masalah depresi yang kayaknya nih banyak diantara kamu ya sedang mengalaminya atau mungkin pernah mengalaminya cuman karena pagar kehidupan udah mulai mendingan ya. Amin. Nah, email ini diceritakan oleh seseorang yang bernama Ayah. Emailnya begini. Assalamualaikum Mas Aryan, aku lagi depresi. Tolong berikan saya sebuah solusi yang bisa membuat saya lepas dari depresi ini. Maaf, email saya cukup segini saja karena saya memiliki hidup yang kacau. I feel useless. Saya merasa tidak ada gunanya dan tidak ada sama sekali yang mengerti diri saya. Terima kasih atas bantuannya. Semoga Tuhan membalas kebaikan Mas Aryan. Terima kasih, terima kasih, dan terima kasih. Oke. Okay. Terima kasih kembali ayah, jadi gini ya, ada orang bingung, mas bro, gue bingung deh, kenapa sih kok gue bisa depresi, ada apa yang salah dengan diri gue, kenapa gue bisa depresi sementara orang-orang di sekitar gua kok bisa semuanya tuh gak mengalami depresi, salahnya gue di mana Teman-teman, yang namanya depresi itu sebenarnya terjadi bukan tanpa sebab. Sebab dari kamu depresi itu adalah karena kamu kehilangan pegangan. Sekali lagi ya. Orang depresi itu karena kehilangan pegangan dalam hidup. Nah pegangan dalam hidup yang pertama yang biasanya dimiliki orang itu siapa? Keluarga. Keluarga itu adalah pegangan hidup yang paling awal yang dimiliki oleh orang-orang. Kalau keluarganya berantakan... Pegangan hidupnya rapuh, cenderung manusia menjadi stres Dan kalau stres gak diobati, jadi depresi Jadi depresi itu adalah stres stadium lanjut, stadium akut Nah permasalahan kamu nih ayah, saya bisa tebak Pasti keluarga kamu mohon maaf bermasalah ya Karena gak mungkin orang yang keluarganya baik dia depresi Gak mungkin Rata-rata keluarganya hancur, keluarganya rapuh, dirinya pun rapuh Betul apa enggak? Nah sekarang begini Ayah, dalam hidup ini, kita tidak bisa mengatur kita dilahirkan di mana, menjadi siapa, dan seperti apa Kita tidak bisa mengatur kita mau lahir di keluarga yang akhirnya mohon maaf broken home, cerai, atau kita lahir di keluarga yang rukun Dan sekali lagi, kita juga tidak bisa memaksakan orang tua kita untuk rukun, tidak peduli sebagaimanapun kita menginginkannya Nah itu fakta Nah apa hubungannya dengan depresi? Depresi itu tadi saya bilang karena kamu kehilangan pegangan. Nah sekarang gini, ganti pegangan kamu dari yang tadinya pegangannya pengennya keluarga, ganti pegangannya ke sesuatu yang lebih tinggi. Apa pegangan yang lebih tinggi dari keluarga? Betul, Tuhan semesta alam. Kebanyakan manusia itu jadi gampang stres, karena mereka memegang pegangan yang mana pegangannya itu rapuh. Pegangan yang rapuh itu biasanya ketika kamu menggantungkan diri kepada manusia Siapapun manusia itu, kalau kamu gantungkan hidup kamu ke mereka, hidup kamu terancam Terancam Gak peduli mereka adalah keluarga kamu Gak peduli mereka adalah pasangan kamu Gak peduli mereka adalah sahabat terdekat kamu Terancam Nah sekarang, ganti pegangan kamu Dari yang tadinya berpegang kepada manusia Peganglah Tuhan semesta alam Kembalilah kepadanya Ibadah kamu diperbaiki dong Coba kapan terakhir kali kamu berdoa Kapan terakhir kali kamu rutin ke rumah ibadah Apapun keyakinan kamu Kapan terakhir kali kamu sungguh-sungguh mencari Tuhan yang hilang dalam hidup kamu Karena kebanyakan orang depresi itu Tuhannya hilang Tuhan hilang, cari lagi Cari kembali kepada pola hidup berdoa Dan andalkan Tuhan semesta alam di setiap kegiatan hidup kamu Jangan bergantung pada manusia Tapi jadikan Tuhan semesta alam sebagai sahabat kamu Nah sambil kamu mulai berdoa lagi secara rutin Mulai beribadah lagi secara rutin Curhatkanlah masalah kamu kepadanya Yang maha kuasa itu maha mendengar Cuman dia, sang pencipta alam semesta itu pengen kamu yang memulai duluan Supaya hidup kamu pun jadi lebih baik karena kamu mau menyentuhnya ya Jadi coba pola hidupnya yang pertama kembali beribadah kepadanya secara rutin Lepaskan semua masalah kamu kepadanya Tuntaskan setuntas-tuntasnya sampai hilang-sehilang-hilangnya Kalau perlu nangis, nangislah, tapi nangislah ketika kamu beribadah Bukan nangis di depan orang lain, di depan sang pencipta dalam ibadah kamu Itu yang pertama Yang kedua, sambil kamu rutin beribadah, coba sama seperti cara yang sebelumnya tadi Olahragalah di luar rumah Karena bagaimanapun banyak loh orang yang saya bantu percaya atau enggak Masalahnya itu kelar hanya saya suruh olahraga rutin di luar rumah Bener Coba deh kalau kamu nih yang sekarang nih sekedar denger saya doang Nggak praktek rugi Apapun masalah kamu teman-teman Coba deh Kamu mulai sekarang nih mulai besok Kamu olahraga rutin deh Empat kali seminggu di luar rumah sampai keringetan Jangan di dalam rumah Jangan hanya mengepel rumah Nyapu rumah Kamu mengatakan itu olahraga Bukan Itu bukan olahraga Beda Olahraga di, di luar rumah Yang membuat kamu berkeringat Apapun itu Empat kali seminggu Bisa jalan cepat Bisa jogging Bisa berenang Bisa fitness Bisa basket Bisa futsal Apapun itu Empat kali seminggu Olahraga di luar rumah Dengan olahraga aja nih Rata-rata percaya atau enggak Semua orang tuh sembuh loh Mulai dari yang berat, depresinya, sampai yang ringan semuanya stabil. Nah, buat kamu, sambil kamu curhat kepada Tuhan Semesta Alam secara rutin, olahraga 4 kali seminggu di luar rumah. lihatin deh, dalam waktu sebulan dari sekarang, kalau kamu praktekin, masalah kamu beres dengan sendirinya. Dicobain. Ini juga berlaku bagi kamu yang punya permasalahan lain ya. Cobain deh, sekedar olahraga 4 kali seminggu aja di luar rumah. Masalah kamu tiba-tiba beres sendiri. Dicobain. Biar nggak jadi teori, dicobain, dipraktekin ya. Nah, teman-teman, itu adalah masalah-masalah yang sudah saya bacakan yang berhubungan dengan permasalahan hidup. Nah, tadi saya bilang bahwa pegangan yang paling kuat itu adalah ketika kita kembali kepada Tuhan semesta alam. Nah, email terakhir yang akan saya bacakan ini ada hubungannya dengan ibadah. Email ini juga cukup keren nih. Email ini ditanyakan oleh seseorang yang memang punya permasalahan dengan menjalani ritual ibadah Dia adalah seorang muslim dan ibadah seorang muslim adalah sholat Pertanyaannya adalah seperti ini Email ini ditanyakan oleh orang yang bernama Martin Martin bertanya seperti ini Assalamualaikum Mas Aryan, langsung aja Tadi saya dengar curhatan di pagar kehidupan mengenai ibadah Nah, saya ingin bertanya nih, bagaimana sih caranya meningkatkan keinginan untuk beribadah kepada Allah? Motivasi atau gambarannya apa ya, yang bisa bikin kita tuh terpancing buat melaksanakan ibadah? Saya seorang muslim yang kadang bersemangat untuk salat Tapi kadang-kadang malah jadi males banget untuk mengerjakan salat Tolong dong kasih bantuan saya, karena saya yakin nih Mas Aryan Surya adalah seseorang yang sudah menemukan jalan untuk rutin beribadah. Terima kasih atas bantuannya Mas Aryan. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, okay. jadi Martin ini dia mewakili orang muslim yang males untuk mengerjakan sholat. Bagaimana caranya supaya kita menjadi orang Itu bisa rajin beribadah Apapun keyakinannya gitu ya Caranya yang paling sederhana adalah Memahami kenapa kamu malas Gitu Kalau kamu ingin mengobati sesuatu teman-teman Temukan dulu penyebabnya Karena dari sebabnya kamu bisa ketahu Obatnya harus ngapain Penyebab orang malas itu apa? Penyebab orang malas Dalam hal apapun karena dia tidak bisa Menemukan nikmatnya Betul gak? Orang jadi males karena dia gak nemuin nikmatnya. Orang males sekolah karena di sekolah dia ngebayangin gurunya ngebosenin, temennya gak asik, pegel duduk terus, betul gak? Tapi kalau misalnya dia tadinya males sekolah, terus dia punya pengalaman, punya gebetan baru, iya kan semangat gak dia sekolah? Semangat kan karena ada yang bisa membuat dia bahagia atau nikmat. Nah begitu juga dengan ibadah Martin. Saya dulu juga sama seperti kamu. Ketika sholat kayaknya berat gitu ya, apalagi kalau subuh, kalau isa itu paling berat tuh, betul nggak? Nah, akhirnya saya menemukan jalan itu karena saya mengikuti acara dari Ustadz Abu Sangkan. Bisa kamu cari di Youtube tuh, Abu Sangkan. Beliau itu sangat berjasa loh, ya. Sayangnya beliau sudah tidak begitu populer lagi, entah kenapa. Bapak Abu Sangkan ini mengajarkan metode salat yang membuat saya jadi ketagihan ketagihannya karena beliau mengajarkan salat bener-bener seperti apa yang dicontohkan rasul rasul itu kalau beribadah beliau lama loh gak cepet, gak kayak orang-orang kita tuh mohon maaf kalau terawih cepetnya bukan main, gak begitu kenapa? karena ternyata kalau ibadah kita dinikmati lambat, itu membuat kita ketagihan nah sekarang Martin, coba deh Mulai sekarang, ibadah kamu setiap gerakannya harus benar. Kalau tegak, tegak. Kalau ruku, 90 derajat. Kalau sujud, lamain. Punggungnya dibuat rata, dilamain. Dari gerakan yang benar aja, dan kamu perlambat gerakannya dinikmati, biasanya kamu bakal ketagihan. Cobain. Nah, saya juga punya cara tambahan nih. Cara ini juga diajarkan oleh Bapak Abu Sangkan dan sudah saya modifikasi sendiri. Caranya adalah, selesai kamu mengucapkan doa, Ketika ibadah salat baik itu Al-Fatihah maupun surah-surah yang pendek, kamu katakan dalam hati ya, di dalam dada, katakan Allah. Allah, gitu. Allah. Ketika ada di dadanya Allah, Allah, Allah, itu membuat kamu jadi kusuk. Ya. Nanti dari situ, tiba-tiba ibadah kamu tuh jadi seolah-olah menyatu gitu dengan, apa ya, dengan frekuensinya ilahi itu kerasa nyatu. Kalau dijelasin kata-kata susah. Yang penting, yang pertama, Perlambat gerakannya. Yang kedua, benerin gerakannya. Yang ketiga, pahami sebisa mungkin arti dari bacaannya. Yang keempat, selalu katakan Allah di dalam dada ketika kamu melakukan gerakan salat. Itu aja. Itu yang saya lakukan dan itu berhasil membuat saya jadi ketagihan salat walaupun tidak ada yang mengingatkan saya untuk beribadah salat. Saya bisa Kamu pun semua pasti bisa, ya. Nah, bagi kamu yang beribadah dengan keyakinan lain pun begitu. Coba temuin kenikmatannya. Cuman kamu yang bisa cari kenikmatan ketika kamu beribadah apa, ingat-ingat itu terus, maka kamu pun akan menjadi orang yang rajin di dalam beribadah. Oke? Okay? Nah, gimana teman-teman? Kayaknya kita cukup menarik ya pembicaraan di hari ini. Udah 30 menit nih, tandanya kita udah harus berakhir. Teman-teman, Dari email yang saya bacakan di hari Minggu ini, kayaknya cukup banyak orang-orang yang berhubungan dengan masalah keluarga dan spiritual. Dan orang-orang itu cenderung lupa ya, bahwa kita sebagai manusia sesungguhnya manusia itu harus dekat kepada Sang Penciptanya sebelum dia memutuskan untuk dekat kepada manusia. Nah manusia modern itu penyakit depresi, sama seperti kamu suka depresi, karena kamu lupa bahwa kita nih harus kembali kepada yang menciptakan kita dong, bukan kepada orang siapapun mereka. Nah oleh karena itu, ayo mulai saat ini kembali yuk kepada sang pencipta, jangan sia-siakan hidup yang kita punya untuk menjadi orang yang salah tempat bergantung. Kembalilah kepada sang pencipta alam semesta dengan ibadah dan banyak berbuat baik, maka hidup kamu pun pasti akan jauh lebih bahagia. Dan ingat satu lagi, kebahagiaan kamu adalah ketika kamu bisa membahagiakan orang lain dengan perbuatan baik. Dan perbuatan baik itu adalah salah satu hal yang harus selalu kamu kejar sambil kamu sibuk menyembah sang pencipta alam semesta. Lakukan itu semuanya teman-teman dan lihat hasilnya dalam hidup kamu. Masí ada saya, Aryan Surya, sahabat kamu dari pagar kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.